bisnis Dalam kehidupan kita selalu ada saja teman baik kita, saudara kita, ataupun famili kita yang sekarang bermusuhan dengan kita. Padahal dulunya adalah teman, famili, saudara yang berhubungan baik dengan kita. Dalam kehidupan selalu ada hal-hal seperti ini yang akan terjadi dalam kehidupan Anda ataupun kehidupan saya ataupun kehidupan siapapun Mungkin suatu saat Anda berteman dengan baik, eh tiba-tiba karena sebuah kejadian kecil atau karena sebuah pertengkaran Anda tidak lagi bersahabat dengan dia Bahkan telepon pun tidak, menulis surat pun tidak, kalau ketemu di jalan seolah-olah tidak kenal, padahal dulunya teman baik sekali Mitra bisnis, ini adalah sebuah latihan yang mungkin akan berguna buat anda dan kebahagiaan anda dan kesuksesan anda di masa yang akan datang. Coba Anda pikirkan, apakah ada seorang family, teman, saudara, ya, teman ke sekelas dulu, atau siapapun yang dulunya teman baik Anda. Tapi karena sebuah kejadian, mungkin dia yang salah, mungkin Anda yang salah, mungkin hanya kesalahpahaman, mungkin karena sesuatu hal, tiba-tiba Anda tidak lagi berbicara dengan dia. Nah, cobalah Anda bayangkan dulu orang ini, lalu coba Anda ingat apa yang baik tentang dia dulu. Dulu dia itu baiknya apa Suka menolong Anda Kalau Anda kesulitan ditemani Atau hal-hal baik Apa yang terjadi diantara Anda dengan dia Lalu pikirkan Kenapa kok Anda sampai dengan dia putus Berhubungan ya. Tidak lagi bersahabat Tidak lagi apa Lalu coba anda bayangkan kesalahan itu apakah begitu besar? Mungkin tidak, mungkin sebuah kesalahan kecil saja. Coba lalu nanti telepon dia, telepon, ya, telepon aja udah nggak usah sulit-sulit ketemu dan lain-lain. Ketika telepon kamu bilang halo, ya to, saya ini bla bla bla, lama kita nggak ketemu. Sorry ya, saya cuma mau telepon sebentar aja. Dulu kita kan pernah bersahabat baik ya. Dulu kan kita sering jalan-jalan bersama ya. Mungkin karena suatu dan lain hal sehingga pada tahun 1978 kita pernah tidak enak atau tahun berapa ya dan sekarang saya kok merasa tidak enak kita ini padahal dulu sahabat baik sekarang tidak pernah berbicara lagi alangkah baiknya kalau suatu saat kita akan bisa bertemu dan berbicara lagi oke okay ya sorry ya ada apa itu tutupnya nah ini sebuah cara kita untuk memaafkan diri kita sendiri untuk memaafkan orang lain untuk mendamaikan memberikan kedamaian di dalam hati kita kalau kita bisa melakukan ini, siapapun yang salah dulu, entah teman Anda, entah famili Anda, entah Anda sendiri, saya tidak tahu ya. Tetapi kalau kita mau melakukan ini, maka apa yang terjadi? Kita akan menjadi manusia yang lebih besar dengan jiwa yang lebih besar, dengan ketenangan yang lebih besar, dan dengan kebahagiaan yang lebih besar. Dan dengan kebesaran ketenangan jiwa kita, maka kita akan bisa berbisnis dengan lebih baik, bekerja dengan lebih baik, mengenal orang dengan lebih baik pula.